محمد صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محمد ذاتها wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin muslimin diktat yang di tangan saudara ini adalah diktat yang ke-17 diktat yang uh, isinya akan memberi Penerangan kepada kita tentang maksud-maksud perjuangan dan syarat-syaratnya menurut pengertian dan ajaran Islam jadi isi diktat ini saya maksudkan untuk diketahui oleh kaum muslimin kaum muslimin yang seharusnya mengerti perjuangan dengan syarat dan rukunnya Sebab jika tidak Maka perjuangan itu Tidak akan berhasil Perjuangan itu mempunyai syarat-syarat Dan Mempunyai rukun-rukun Juga Harus mempunyai tujuan Semuanya itu syaratnya Rukunnya Tujuannya Pertama-tama harus diridhoi oleh Allah. Sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah. Jika tidak, perjuangan itu tidak akan berhasil. Atau dengan kata yang lebih populer menurut istilah-istilah Islam, perjuangan itu tidak dijanjikan oleh Allah untuk dimenangkan. Jadi, terserah pada persiapannya, pada perlengkapannya, pada hukum sebab dan akibatnya menurut pengetahuan orang dunia sekarang jadi yang lebih banyak bondonya akan menang yang lebih banyak kadernya akan menang yang lebih ulek orangnya akan menang sebab Allah tidak menjanjikan memenangkannya tetapi kalau syarat-syaratnya rukun-rukunnya Tujuannya Sesuai dengan yang dimaukan Dalam Al-Quran Maka perjuangan itu Akan pasti menang Sebab Allah SWT Akan turun tangan untuk memenangkannya Perjuangan yang ketiga Pokok persoalannya itu Yaitu Pokok persoalan syarat belum beres, itu tidak akan berhasil. Sekarang saya lebih dulu mengajukan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah pengertian tentang ideologi yang diperjuangkan. Banyak orang dari kita kaum muslimin berjuang, belum mengerti apa yang akan diperjuangkan secara pasti dan secara konkret sehingga yang diperjuangkan dengan yang dilakukan oleh dia berbeda seperti mana saya katakan banyak orang yang mengatakan saya muslim memperjuangkan islam tetapi perbuatannya bukan perbuatan seorang muslim jadi berbeda hal seperti ini tidak mungkin menjadikan dia menang kedua pengertian tentang lawan dan kawan Seorang ahli kheopolitik adalah orang yang mengerti lawan dan kawannya. Karena itu di dalam Al-Quran, buku standar kompat Islam ini disebutkan lawan-lawan kita kompat Islam. Pertama-tama disebut syaitan. Jadi kita mutlak musuhnya syaitan dan syaitan musuh kita. Inna syaitan alaikum ajul wubi. Dan begitulah disebutkan cerita syaitan dengan nenek moyang kita Adam Dan bagaimana dia mulut sampai Adam terjerumus melanggar Lupa atau lupa pada perintah Allah Lantas syaitan dengan para nabi yang lain begitu seterusnya Sampai dengan zaman kita sekarang ini Kemudian musuh kita dituding oleh Allah, itu orang Yahudi. Itu musuhmu oleh umat Islam. Yahudi itu bukan darahnya, bukan dagingnya musuh kita. Kelakuannya, ideologinya, mentalitasnya, itu musuh kita. Jadi kalau kelakuan Yahudi kita terapkan di tempat kita, di rumah tangga kita, maka rumah tangga kita itu keracunan akan mati Islamnya atau setidak-tidaknya akan kurus kering Islamnya itu tidak subur lagi dan akhirnya matilah rumah tangga Islam itu lantas jadi apa? berbalik menjadi rumah tangga bukan Islam ya semi Yahudi jadi kalau rumah tangga di mana penghuninya tidak ada yang mau kerjakan sholat jamaah Rumah tangga yang anak-anak kecil tidak pernah membaca Quran di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga yang keluarganya lebih mementing ke TV daripada pengajian di sana. Ya, itu rumah tangga sudah yang uti. Sebab muslim kalau diperdengarkan ayat, ya ibar, ya khusyuk. Kalau diperdengarkan bahwa di sana ada pengajian, dia datang mau mencari tambah ilmu. Karena ada TV, di situ ada orang adu jotos misalnya atau adu tembungan atau dia hadir di situ, ini orang lebih mementingkan tembungan daripada Al-Qur'an. Sulit ini dikatakan orang bisa memperjuangkan Islam. Ini ABC-nya Saudara-saudara. Dan yang lebih besar yang lebih besar lagi ada lagi tertibnya yang besar, kita tinggalkan sampai kita nanti pergi yang yang sudah jelas di luar real sama sekali itu tadi kan masih yang di, dikatakan sesuka kita tidak ada paksaan tapi kalau sudah disko, lain lagi itu nanti kita akan pergi ke disko dan akan lebih lagi daripada itu jadi kita mesti pengertian lawan siapa lawan dan siapa kawan. Yang ketiga, syarat. Syarat-syaratnya perjuangan adanya manusia-manusia yang sedia mengamalkan ide-idenya dan memperjuangkannya. Sekarang hari paling menangiskan buat umat Islam yang harus kita peringati dengan tangis dan air mata adalah hari di mana Islam sudah tidak memimpin dunia lagi hari tumbangnya pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki sudah tidak ada khilafah Islamnya, dunia sudah beres daripada Islam Salilisme, Zionisme menang hari itu mesti kita jadikan hari peringatan buat kita dan hari dan sesudah hari itu harus ada pemuda teladan yang menggambarkan inilah Islam kelakuannya akhlaknya, moralnya, adabnya, salatnya, belajarannya begitu. Muda-mudinya, keluarganya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ala qulubihim id qamu faqalu rabbana rabbas wal ardi lan min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata pemuda semacam pemuda ahli harus hidup lagi di zaman ini mempercontohkan ini Islam mempercontohkan inilah ideologi Islam kalau tidak maka Islam tidak dikenal kalau pemuda saban, cupul pemuda sahabat timbul dia mempercontohkan hibis mempercontohkan pemuda sekarang ada lagi naik, pemuda tafihi bukan hibis, tapi lebih jahat lagi dari hibis, pemuda naib pemuda yang kekanak-kanakan bukan pemuda lagi, umurnya 30 tahun dia duduk nyemir rambutnya 3-4 macam klir ada hijau, ada merah, ada coklat rambutnya ini sekarang mulai terbit di London Namanya Pemuda Tadihi Alhamdulillah Kalau kita pergi mencontohkan diri Mempercontohkan itu Dan membawa itu akhlak ke sini Ke bumi tanah air Yang kita cintai ini Maka tidak ada harapan Islam itu akan dikenal Dan inilah sebenarnya Yang dimaukan oleh lawan Islam Inilah yang mereka tunggu Supaya Islam ini tidak ada yang kenal. Kenapa kalau ada orang menganjur Islam dijegal di mana mana Sebab mereka takut kalau Islam ini terkenal, apalagi diteladankan. Saudara-saudara, ini kekurangan kita. Jadi syaratnya ini belum ada. Syarat orang yang mengerti ide rohi yang akan diperjuangkan, orang yang mengerti lawan-lawannya, orang yang mengerti adanya orang yang sedia mengamalkan idenya. Dan mempercontoh ide yang diperjuangkan itu. Kalau kita katakan kepada orang Bahwa kita akan memperjuangkan Islam Kita harus mempercontohkan Islam itu yang mana Apanya Islam itu Dari kita ini apanya Yang dikatakan orang muslim itu apanya Kalau janji kita tepat Sopan santun Bicara kita, kelakuan kita Duduk bersama tamu Murah tangan kita Sabar kita Ini contoh pemuda atau Muslim, tapi kalau ini tidak ada, ya sulit untuk dikatakan ada contoh dari apa yang diperjuangkan. Kemudian rukun-rukunnya, rukun perjuangan, sebagaimana saya katakan pada saudara-saudara, ada lima. Pertama, ketabahan, ulet, kuat. Artinya menghadapi dunia yang penuh dengan rayuan, dia ulet, dia kuat. Ia tetap tidak akan memehak kepada dunia, tidak memehak kepada dunia yang sah, yang sesat, bukan dunia artinya nafkah apa? tidak, tidak memehak kepada dunia yang sesat, tidak memehak kepada kelakuan yang salah, tidak memehak kepada akhlak yang miring. So dunia ini semua ini memperhebat propaganda nya ke Indonesia pada khususnya supaya pemuda-pemuda kita ini cepat rusak. Nah, di sini letaknya ujian. Apa pemuda kita ini tabah apa tidak? Pemuda ini kuat apa tidak? Pemuda ini sabar melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW apa tidak? Satu contoh bahwa kesengajaan Barat dalam menghancurkan akhlak kita. Sampai kepada batas satu waktu saya mendengar radio Australia Pagi Jadi sebelum jam 5.04 subuh Habis sholat subuh Saya mendengar radio Australia Pada tanggal 23 Jumatil akhir Atau 8 Mei ini baru ini Saudara-saudara ada satu perempuan yang berbicara dia bilang para pendengar sekarang KMI dengan sedih dan rasa uh, malu menyebutkan pada kalian bahwa ada satu cerita tetapi ya sebenarnya mesum tapi apa boleh buat KMI menyebutkannya aji saya bilang kenapa apa boleh buat tahu-tahu isinya begini ada tiga pemuda di Australia. Pemuda-pemuda belasan tahun Tampan Tetapi mereka itu maaf-maaf Berzina bersama laki-laki Maaf saudara-saudara ya, Supaya saudara tahu Sampai begitu halus dan teliti Jarum-jarum barat Dan Zionis Dan Salibis dimasukkan ke Indonesia Begitu mereka itu berbuat zina bersama-samanya Akhirnya tertangkap diajukan di muka TV, bicara dengan di muka wawancara di muka TV. Dia orang ditanya apakah kamu tidak takut ayahmu tahu? Dia bilang peduli, ayahku tahu. Lantas ditanya lagi, Apakah kamu tidak merasa berdosa? Ah, kami tidak pernah percaya ada hal hal seperti itu. Kemudian yang ketiga ditanya, "Lantas apa maksudmu berbuat begitu?" "Loh, ini kan lumayan saya kata dia ini alat pencarian saya. Saya mendapat 2000 dolar satu minggu karena perbuatan ini. Saudara-saudara, ini saya dengar sendiri. Jadi perbuatan mesum yang dilanat oleh Allah, yang menyebabkan satu umat ditumpes oleh Allah, umatnya kaum Lut ditumpes oleh Allah, diperkuat gandakan oleh radio Australia. Radio Salimisme Internasional dan Zionis, diarahkan ke tanah air kita sebab bahasa Indonesia Mungkin bahasa Inggrisnya tidak ada Saya tidak mengikuti bahasa Inggrisnya Saya mengikuti bahasa Indonesia. Supaya pemuda-pemuda kita itu mengambil teladak Loh, nekro ewu Seminggulak lumayan Gitu maksudnya Lakon Munuwaw Tapi tidak disebut begitu Malah disebut maaf, maaf telitinya iblis ya sudah ini saya ini saya bilang naudzubillah min syururi al-waswasi al-shayatin. Ku ta'udu bi rabbinnas, malikinnas, ilahin nas min syarril waswasatin Ini satu contoh. Di sini letaknya syarakah eh, rukun perjuangan itu. Tabah apa tidak? Sabar apa tidak? Kuat apa tidak? Mestinya itu Radio Australia dihujani oleh surat Dari pendengar-pendengarnya di bangsa Indonesia yang beragama Islam Kamu masuk diri dalam bangsa yang tidak beradab Sudah tidak beragama, tidak beradab Tidak berkelakuan akhlak, tidak bersusila Kamu siarkan ini, kamu jatuhkan susila umat manusia Apa maksud menyiarkan ini? Kamu kira bangsa Indonesia murah kamu? tipu dan kibulin dengan kata-kata brik mestinya diikuti. Saat tidak tidaknya tapi Allah a'lam. Siapa yang nulis surat, siapa yang tidak. Saudara-saudara, syarat pertama tabah. Kedua, ingat selalu kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Tiga, taat kepada Allah dan rasulnya. Empat, bersatu tidak bercerai. Jadi saudara sekarang melihat di mana saja ada umat Islam, pasti di situ nanti ada benih-benih perpecahan dan pertengkaran. Di mana saja? Dari kutub ke kutub. Seakan-akan tidak ada tali pengikat antara umat ini. Padahal tali ikatnya bukan tali wan tali mati. Ikat mati. Ikatan la ilaha illallah muhammadur Kita sama-sama tidak mengaku kecuali Allah sebagai Tuhan tidak mengaku kecuali Allah sebagai pemberi rezeki sebagai Allah pencipta tidak mengaku selain daripada Allah Maha pengasih dan Maha penyayang mestinya kita tidak bertengkar mestinya kita tidak bercecok tapi sebaliknya malah kita cecok dan sabar jadi rukun-rukun perjuangan adalah tabah ingat kepada Allah jadi waktu berjuang tidak boleh maksiat Kalau saudara betul-betul Mau meninggikan kalimat Allah Mau memuliakan kalimat Allah Tidak boleh maksiat Tidak boleh nonton bioskop Sebab itu maksiat Tidak boleh minum Sebab itu maksiat Tidak boleh marah kalau ditegur Itu, itu salah Dan begitu seterusnya Dan perjuangan kita akan berhasil Taat kepada Allah Toat kepada pimpinan Dan bersatu tidak bercerai meraih. Akhirnya sabar Sebagaimana saudara-saudara Pernah mendengar tentang hal ini Sabar itu dibagi macam-macam Sabar menjalani toat Sabar menjauhi maksiat Sabar, ya mesti sabar Betah menjauhi maksiat Sabar menunggu kemenangan Sabar berkorban Dan seterusnya Saudara-saudara tujuannya juga menentukan tadi saya katakan syarat rukun tujuan tujuannya juga menentukan apa tujuannya kalau tujuannya memenangkan partai kalau tujuannya mengganti kepala dengan kepala kalau tujuannya mencari kedudukan dan kursi minta jumlah kursi kita di parlemen lebih banyak dan lain-lainnya tidak akan ada kemenangan di saudara-saudara Itu akan tidak berhasil perjalanan Contoh-concoknya banyak Contoh yang lama maupun contoh yang baru Orang-orang Mesir mengganti Faruk dengan Abdel Nasser Ini Faruk orang boleh orang gini diganti dengan Abdel Nasser Ganti dengan Abdel Nasser ketemu Ustadzullah al-Azim zaman yang bukan saja paceklik tapi zaman berdarah mengalirlah darah umat Arab dari Yaman, dari Salasi aliran darah jadi zaman Abdel Nasir zaman paceklik dan darah tertumpah akhirnya mati Abdel Nasir diganti oleh Khalifahnya ini sadar zaman membebek kepada barat zaman mesir sekarang kepingin kembali ke zaman maruk mereka mau membeli satu hari di zaman maruk dengan 100 junek asal mereka ketemu lagi zaman kayak zamannya maruk jangan zamannya saadat ini sebab zaman saadat zaman kehinaan-hinaan zaman menyerah kepada barat dan yauji zaman zaman menutup segala kemungkinan kejayaan mesir Zaman presidennya mengatakan saya tidak mengizinkan Quran keluar dari masjid. Kalau mau baca Quran baca di masjid. Enggak pernah jadi. Ini salahnya umat dan rakyat Mesir mengganti kepala dengan kepala. Tujuan perjuangannya mengganti faruq, mengganti faruq. Yang terganti ketemu ulama ghalaqmatun za'anatukah. Yang dulu lebih cilaka. Yang, yang baru lebih cilakak dari yang dulu hmm, dan begitu seterusnya seterusnya. Saudara-saudara, Turki mengganti khalifah Abdul Hamid dengan Atatürk. Akhirnya rakyat Turki menangis, menangisi zaman Abdul Hamid. Merupakan zaman emas buat mereka itu. Zaman umat Turki itu disegani oleh seluruh dunia. Zaman Eropa takut sebagaimana yang saya sering ceritakan cuplik-cuplik daripada khilafah Akhirnya dibandingkan dengan zaman loyangnya Ataturk Dan Atatürk diganti dengan Esmet Esmet diganti dengan Demiril Demiril dengan Ajawin Akhirnya Turki sekarang ini tetap tidak pernah disebut orang Meningan sebagai negara kerdil, kecil Tempatnya strategis Makanya didekati oleh Amerika, dipayungi oleh Amerika Sudah tidak Turki, sebab tujuannya mengganti Abdul Hamid Tidak berlatar belakang Saudara-saudara yang terhormat Nah, Jadi kalau perjuangan Dilakukan oleh partai Yang memakai nama Islam Di seluruh dunia ini Belum berhasil Sekarang di dunia ini ada banyak partai-partai Islam Semuanya nanti kalau berjuang Maksudnya Ya mencatat kemenangan partainya Ya maka saya yakin Itu partai tidak akan mencatat kemenangan Sebagaimana masa lampau belum ada partai mencatat kemenangan Yang tujuannya memenangkan partai Itu biasanya disebabkan karena tujuannya Belum sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Tujuannya akan memenangkan partai Kalau sudah ke situ arahnya Maka Allah tidak akan menjanjikan kemenangan Seperti tadi saya katakan Allah SWT akan menyerahkan partai-partai Islam itu dengan persiapannya Dengan perlengkapannya Dengan jumlah kadernya Dengan jumlah bondonya dan lain sebagainya Kalau sama dengan lawannya Siapa yang lebih giat, siapa yang lebih kesih Kalau mereka lebih dari lawannya, mereka menang kalau mereka kurang dari lawannya ya kalah Hukum sebabkan akibat, hukum alam alamiah, hukum fisika Tetapi Kalau tujuannya memuliakan kalimat Allah Ini lain Biarpun bondonya kurang Biarpun jumlah orangnya kurang Biarpun Pemudaannya kurang Allah nanti akan turun tangan memenangkan ini orang golongan ini so golongan ini tujuannya murni tujuannya akan memenangkan kalimat Allah memenangkan kebenaran memenangkan keadilan dan seterusnya Allah akan memenangkan, kendati pun perlengkapannya kurang dan ini yang terjadi di mana mana di mana saja Nabi Muhammad saw melawan Quraisy Nabi Muhammad serba kekurangan di Badr umat islam kurang kurang bondo, kurang jumlah kurang kurang senjata, kurang semua tapi menang total di otot -Ok demikian, di onain demikian tidak pernah lengkap dan Ain Jalut yang dipimpin oleh salahuddin melawan 13 negara salib dari barat kerajaan itu juga semua umat islam kurang tidak memiliki bondo seperti mereka tapi menang dan melawan jenki sahat, Tatar. Siapa bisa melawan Tatar? Kelompok kecil, tapi mereka setuju bahwa kita harus memenangkan Allah. Wa memenangkan agamanya. Kita berjuang ini untuk agama Allah. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk golongan sendiri. Bukan untuk kelompok dan klik sendiri. Bukan untuk aliran sendiri. Dan begitu seterusnya. Karena itu, saudara-saudara, <tuh>. saya katakan, inilah antara juga apa namanya tadi tujuannya. Tujuan perjuangan menentukan Kalau ini sudah jelas sebagai mukadimah dan komentarnya, marilah kita sekarang baca eh uh, yang ke-17 Yaitu judulnya Dinamika Islam dan Kekuatannya. Satu. Gerakan Islam di dunia dewasa ini Tersimpul dalam tiga masalah Jadi Kalau mau memenangkan gerakan Islam di dunia Harus bertemakan tiga ini Pertama Menghidupkan kembali Kalimat Allah Soal Kalimat Allah sudah sirna Seperti tadi saya katakan Kalimat Allah sudah tidak disebut orang Artinya bukan kalimat perkataan Allah Tetapi kalimat Allah al Isinya Syariatnya, toto keromonya sudah tidak disebut orang. Orang sudah tidak ke situ. Orang sudah ke pesonaan barat. Orang pergi kepada nilai-nilai yang dikobarkan oleh barat. Sehingga tiap muslim, perempuan maupun laki-laki hatinya berkobar hestiri dunia. Seperti orang hestiri syahwat. Ini hestiri dunia. <tuh> minta kedudukan, minta kors, minta itu, minta lux, barang-barang lux, semuanya ke situ. Allah dan Rasulnya hari kiamat norma adil sabar sudah dah dibicarakan orang ahri kau ketinggalan zaman ngomong seperti orang zaman dulu begitu jawaban rasul. Saudara-saudara ini kekurangannya nilai-nilai yang dihidup dibangkit bangkitkan oleh Barat ini sekarang yang kita kejar-kejar sebenarnya tidak ke situ arahnya kita kalau kejar pada Allah Nanti itu kena, akan tertarik ke sini. Saya insyaallah akan bawakan kalimat Al-Hasan Al-Basri. Indah sekali. Saya nanti akan catat untuk saudara-saudara. Kalau tidak salah maksudnya, dunia ini, wahai anak Adam, kendaraan ini, Kalau kau naiki dia, dia akan membawa kamu kemana kau pergi. Tapi kalau kamu biarkan dia menaiki engkau, dia akan membunuh kamu. Jadi kalau dunia menunggangi engkau, maka kamu akan dibunuh oleh dunia ini. Akan tersiksa oleh dunia ini. Tapi sebaliknya kalau kamu naiki dia, dia akan antarkan kamu kemana saja. Sampai ke pintu sorga dari dunia. Ini kendaraanmu gunakan ini untuk sana, bukan itu kamu jual untuk ini. Ini salah. Kamu nanti akan mengalami segala siksa dan hina. Jadi kalimat Allah yang tidak diperdengarkan sekarang ini, itu harus kita suarakan, harus kita praktekkan. harus kita amalkan sendiri. Konsekuen mati-mati. sunatnya, sudah a priori kita pegang ini merem, tidak usah dengar. kuping kalau perlu kita tutup mata kita tutup ikuti, mulut kita tutup. Wassalamu alaikum. Belajar baru asalatul kubah. Wassalamu <tuh> alaikum. <tuh> kalau sudah Nabi bicara, jangan ada orang angkat suara. Kita ikut suara beliau. <tuh> itu namanya memenangkan kalimat Allah dan kalimat Allah sempurna. Wasoda Allah alik, watamat kalimaturabika sidqan, waadlan. Lambat bila di kalimat tidak ada orang yang bisa berhasil menggantikannya, tidak ada orang yang bisa berhasil membawa lebih indah daripada kalimat Allah yang sudah sempurna itu. Kenapa justru kita yang mesti membuangnya? Kenapa justru kita yang mesti mencampakkannya jauh-jauh? itu salah kesalahan ini tidak boleh diteruskan kedua penolakan ideologi dan filsafat dari barat dan timur jadi tema perjuangan kita dari zaman-zaman ini ideologi dan filsafat barat kita tolak mentah-mentah tidak boleh ada satu filsafat barat yang kita terima karena kita sudah mempunyai filsafat dan filsafat yang rasional yang baik. Yang betul-betul membangun. Tidak filsafat eksistensialisme. Tidak filsafat patriotisme. Tidak filsafat itu dan filsafat ini. Tidak filsafat kalau manusia asalnya maaf-maaf. keras. Dari situ nanti dibawa macam-macam. Kita tolak semuanya itu. Untuk kembali kepada filsafat dan kebudayaan serta ajaran Islam baik dari barat maupun dari timur, kita tolak ini bukan berarti ilmu pengetahuan kita tolak, tidak itu jangan keliru, selalu orang sering keliru kalau kita menolak filsafat dikirakan kita menolak ilmu kedokteran yang datang dari barat, ilmu memberikan atom yang datang dari barat, tidak kalau itu kita terima tapi saya, mereka tidak akan memberikan itu kepada kita, mereka lebih cerdas bahan-bahan atom itu apalagi kepada umat islam Sampai mati, Barat tidak ada memberikan bahan-bahan atom kepada umat Islam. India, karena dia beragama majusi, dikasih atom. Pakistan mencoba, dia tidak minta dari Amerika. Ini bedanya. Pakistan tidak minta dari Amerika. Pakistan dapat bahan-bahan atom untuk dibikin usaha-usaha damai. Amerika mengancam. Kalau tidak kamu pecahkan reaktormu, nanti aku yang mencahkan padahal dia tidak minta itu barang dari dia. Endia dikasih padahal dia tidak minta. Jadi kamu jangan kira kalau kita pro Amerika atau pro Yahudi atau pro Soviet terus mereka kasih kita tiket. Kita terus mereka kasih kita tiket. Kita, kita, kita, kita dikasih kulit-kulitnya pisang, tidak pisangnya. Kalau dikasih pisangnya nanti kita sehat memukul dia, dia juga lebih mengerti. Kau dia, dia juga lebih mengerti. Kalau kita dikasih alat-alat yang kuat untuk membangun industri, nanti kita tidak butuh pada motornya, tidak butuh pada Yamanya, tidak butuh butuh kepada semuanya. Tidak minta beli tank dari dia, tidak minta beli kapal perang daripada dia, tidak minta beli kapal terbang daripada dia. Kita dikasih nanti teori matematika, buat gini seperti apa namanya? Dawa Irhala Dikasih nanti poin ini, sampai keluar dari itu semua Belum bisa bikin atom, belum bisa bikin mesinnya kapal terbang Alat-alat tidak dikasih Perusahaannya tidak dibangun Kalau dikasih utang, ini sekarang utang negara-negara yang disukai oleh Barat ditambah Ada yang ditambah sampai 2 miliar satu tahun Dengan persetujuan negara-negara Barat, IGGI 2 juta 2 miliar itu nanti umat alam pergi ke mana? Kalau terus pergi ke proyek-proyek hotel-hotelan dan lain-lainnya ya. Ini umat tetap begini. Membuntut kepada mereka dan melek melihat TV yang macam-macam dari barat kita kepengin, ke, terpesona ke sana, akhirnya sana enggak tercapai. Karena kekurangan enggak punya sayap untuk terbang mau mencapai itu enggak bisa akhirnya kita sanjung-sanjung barat itu. Ya seperti yang dibuat oleh orang Asia sekarang. Ini Islam tidak mau Islam mengatakan kepada mukminin wa antumul allau, kamulah yang kamu, kamulah yang mulia, kamulah yang unggul. Tapi ada syarat. Ingkun tu mukminin, kalau kamu beriman. Betul, saudara-saudara, pernah baca ayat ini? Kalau kita sudah pernah baca, ya tinggal kita amalkan. Kalau kita mu'min, konsekuen. Mu'min itu ada konsekuensinya. Lah Kalau mu'min cuma aman jubillah wa malaikati wa kutubi wa rusuri wa bil-yumil akhir wa bil-qadri khairi wa ta'ala terus Ya semua orang suka. Gitu, tapi ada konsekuensinya. Al-iman, qaulun, wa amal. Apa ucapannya? Ya itu tadi. Amalnya bagaimana? Tidak cocok. Mesti dirotak. Mesti sampai cocok. Yang ketiga, penolakan kekuasaan dominasi Barat dan kulit putih. Sebab ini dunia, khususnya Asia, Tenggara, Sawasist Asia ini dibingkai, dikuasai, didominir oleh pengaruh-pengaruh pengaruh Barat, atau Komunis. Mereka berebutan, rebutan daerah. Rebutan daerah, kita tidak tahu kemana Tahun-tahun ini ada kalanya Lebih banyak negara-negara Asia ini ke barat Ada yang ke timur Vietnam, Vietnam, terbagi Ada Vietnam Yang dipimpin oleh RRC Ada Vietnam yang dipimpin oleh Soviet Dua-duanya komunis Asalnya Vietnam, Perancis Lantas dipindah tangan oleh Amerika Begitulah negara-negara Asia ini Dibikin seperti bola pingpong saja oleh yang kuat-kuat, raksasa. Karena itu saya katakan pada beberapa kali, dunia ini adalah memakai hukum rimba, hukum siapa kuat, siapa punya tarik, siapa punya kuku, itu yang berkuasa. Kita tidak mau begitu. Orang yang mau mengangkat kalimat Allah tidak kesitu, Keadilan, ke situ arahnya. Keadilan, kecintaan, rahmat. Ini Nabiur Rahmat. Wa ma salaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini orang membawa rahmat. Inilah saudara-saudara. Dalilnya kita pada ayat kedua 2 uh, Alinia ke yaitu. Lakum di nukum waliyadin. Kita harus tolak filsafat dan kebudayaan barat. Dalil kita. Lakum di nukum waliyadin. Juga dalam yang ketiga ini. La tantakizun aliyahmu wa nasar. Eh hey, orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan nasrani sebagai pimpinanmu Ini Allah yang berbicara Karena ini mereka keberatan kalau Qur'an dibaca di luar Sebab ini adalah doktrina, ini wake up life Mereka keberatan, maksudnya ini aja jangan dibaca Maksudnya kalimat-kalimat Allah ini sudah sidemen saja dalam Qur'an Qur'annya taruh di rak-raknya masjid kalau ada yang kecil-kecil jadi kecimati, jadi kerkalung, kamu ya sudah jalan mu atas itu, gak bisa ini sudah sudah Kita tidak boleh, kita harus menonjolkan isinya, kita mesti membongkar satu persatu harus kita sebarkan. Ini loh dokumen, ini isinya. Paman Syaiful Yumend, Paman Syaiful Yumfur. Kalau siapa mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir terserah itu semuanya di tangan Allah wa ta yang jelas Quran tidak boleh disimpan Quran harus dibongkar harus diungkap, harus didiskusikan kami bersedia mendiskusikan misalnya kita umat islam bersedia mendiskusikan Quran dengan semua yang ada ini. dengan pasturnya atau dengan siapa saja, boleh kalau mereka masih meragukan tapi sayang mereka tidak mau kan itu mereka mau menteru pidu dari bawah dan caranya tidak sportif Saudara-saudara, mari kita baca alinnya kedua Ketakutan barat menghadapi arus pasangnya Islam dewasa ini Dunia Islam sekarang menempati pekarangan yang luas dalam dunia ini Dia pula memiliki tenaga-tenaga kegiatan dan manusia-manusia Yang mempunyai keyakinan teguh dari laut Atlantik di barat Afrika sampai ke Teluk Persia dan Republik Republik Asia Selatan di Uni Soviet dan sebagian besar di RRC sampai ke selatan benua Asia dan Timur Jauh jumlah kaum Muslimin hampir seribu juta mereka menambah angka kelahiran dengan persentase tinggi sekali. Adapun tentang dinamika Islam maka jelas dia adalah satu-satunya agama yang tersebar dengan satu kecepatan yang sulit dapat dipercaya di Uni Soviet jumlah kaum muslimin 22% dari seluruh penduduk dan diperkirakan tahun 2000 akan mencapai 82 juta Keuangan dunia Islam akan dapat membangkrutkan bursa-bursa New York, London, dan Paris Jika simpanan-simpanannya ditarik sekaligus Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi Islam untuk menguasai dunia Apabila ia bisa meletakkan tangannya atas teknologi Yang berbicara begini ini bukan seorang muslim Bukan saya Yang berbicara ini adalah Aryan Le Lenoble Observato yang diterbitkan di Perancis dalam bahasa Perancis. Ini kupasan orang Barat tentang agamamu, wahai Muslim. Saya kira ini orang agak objektif. Tetapi kita tidak mengerti di mana kita meletakkan tempat eh, diri kita di dunia ini. Kita tidak tahu dimana kita harus bergerak dari mana kita harus mulai melangkah sebab syarat-syaratnya rukun-rukunnya, dan tujuan-tujuannya perjuangan belum ada di tangan kita belum kita resapi belum kita pikirkan baik-baik sehingga sebagian besar dari kita masih menganggap tragedi perjuangan itu harus tradisional model tahun 1800 atau sebelumnya itu kadang-kadang harus berubah lalu kita berubah pengalaman pengalaman itu kalau kita jalan di satu tempat gelap lalu kita punya kepala terbentur itu pengalaman kita nanti kalau kita liwat kita tidak tidaknya harus geraya-geraya apa itu tadi yang kena misalnya? harus dipegang, oh ini kita tunduk tidak sampai mengenai itu kalau kita jatuh masuk dalam satu lubang jangan dua kali masuk di situ kalau sudah, sudah tahu bahwa semua perjuangan yang berdasarkan memenangkan golongan sendiri, partai sendiri belum pernah membawa hasil itu jangan diterus-teruskan, cari way out lain dan itu tidak apa-apa orang itu bukan masuk agama ya. malah itu termasuk salah satu kebiasaan dari barat Sistem kepartaian kan dari Prancis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sistem kepartaian Dalam hal ini juga perlu kita pelajari agak jelimet dan agak dalam Saudara-saudara inilah isi daripada diktat ke-17 29 Jumada Asthaniah tahun 1400 Saya kira sudah jelas Barangkali masih ada yang akan bertanya saya persilahkan, saudara-saudara, menanyakan sepuas-puasnya Ya tidak usah ditanyakan, itu. perbedaan mesti ada saja, saudara-saudara Jangan kita jauh-jauh nuting orang lain Kita ahli sunnah juga, dari zaman Nabi sampai sekarang, ya ada perbedaan ya. Betul, saudara? Lo ini serius, bukan saya kuyonan ini ya. Saya ini betul, banyak perbedaannya. Kita ahli sunnah sekarang, dengan ahli sunnah di zaman Nabi, ya banyak bedanya Syiah Setin Ali dengan Syiah Iran sekarang ada berbeda dan jauh berbeda Saya kira perbedaan itu sekadar Menunjukkan bahawa zamannya Memang Menyuburkan adanya perbedaan itu Sepanus manusianya banyak yang kurang konsekuens Terserah apa itu konsekuensi Karena kurang pendidikan Atau karena dididik sepintas lalu tidak dari kecil merupakan vaksinasi itu wawal, lah. itu kita akan bahas terus. Makanya jamaah pengajian kita ini harus timbul, timbul pikirannya. Karena itu saya minta supaya saudara-saudara jangan ragu untuk mendiskusi masalah ini baik secara pribadi dengan saya atau di muka umum ini dapat. Tak maksud saya timbul, timbul pikiran. Apakah betul ini yang salah Kita diskusikan. Jadi. Pengajian kita ini, Insya Allah anak kuat isinya dan bangil kalau dibanding banding dengan lain-lainnya masih baik. Insya Allah masih baik. Saya tidak pastikan, tapi saya mengharapkan ini lebih baik. Di Gresik saya pilih bangil masih. Padahal Gresik itu kota di mana Islam menginjak awal kakinya di situ. Di sana dikotok sehingga sekolah-sekolah Islam dengan yang tidak Islam sama. Pakaiannya kalau sport, pakaiannya kalau main bola di alun-alun apa -alun, itu sama. Dan banyak orang yang datang kepada saya baru mengatakan bahwa guru-guru sekolah-sekolah agama di sana justru kurang baik akhlak justru mau ceriterakan yang tidak tidak kepada murid-murid <tuh> jadi di sini Insya Allah masih bisa tapi kita semua harus tetap ngotot kuat sabar dalam melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW sabar dalam ngelakoni sunnah Nabi Muhammad SAW nanti kita unggul sendiri kalau kita unggul ya kita selamat kita tidak sampai berantakan tidak ikut terkacaukan walaupun begitu masalah-masalah muda-mudi masih perlu kita tangani bersama kita punya anak-anak sendiri kita tidak bicara tentang anak orang lain kita punya anak-anak perempuan kita mau ditangani sendiri kita punya hak betul saudara-saudara kan kita berhak saya berhak menjaga anak saya saya berhak mengatakan pada anak saya magret pojok betul dakati sinaw sinawat anjiyul Quran saya berhak apa tidak Saya berhak kepada istri saya. Yam ini jiwanya yang mendaio, tetap di rumah dan lebih lagi berhak, saya harus menanam diri di rumah tidak keluar. Kalau sudah habis masa saya di luar untuk mencari nafkah, saya mesti berada di rumah. Tidak klinik, tidak ngalangi seperti burung merpati begitu. Nanti ini ngalangi semuanya, gitu mas. Jadi itu semuanya kita yang ngatur. Jadi kita kalau sudah ngatur, kita bisa kira-kirakan. Ini nanti anakku Magret masih di jalan pulang dari sekolah. Magret sudah lama aja, sudah 5 menit aja. Ini anak baru jalan berbondong-bondong laki perempuan keluar dari sekolah. Sekolah apa itu yang mesti tekor aguarori? sekolah apa, umpamanya dia sekolah maut sampai bisa bikin eh, satu sepotnik saya tidak iri saya da, kurang puas hati saya, anak saya bisa bikin sepotnik, maghribnya kececeran di tengah jalan maaf saudara-saudara, ini serius dan ini harus kita bicarakan, ini masyarakat kita masalah sekolah itu tersinggung, bukan sekolah kita bukan masalah kita, mereka harus mengatur anak kita, atau kita tidak titipkan anak kita ke situ Bagaimana pendangangan saudara-saudara? Harus ini dan ini Islam, ini perjuangan. Kalau anak kita kita belikan sepeda, dia keliling, tidak tahu kemana arahnya, ngebut kanan kiri, itu kita salah. Kita mesti mengatur. Tidak saban orang mempunyai duit lebih, anaknya terus diberi sepeda, lalu anaknya disuruh keliling kota atau pergi ke sana sini akhirnya dia jungkir balik tidak ketentuan arahnya kita rugi, masyarakatnya rugi itu tidak betul karena itu ini semuanya harus sama-sama kita pikirkan kita tangani jelas ditanyakan manhab si'anya Khumain tidak demikian si'anya Khumain asyadu anna Muhammad dan Rasulullah cuma mereka mengatakan Ali Wasiw atau Ali Wasiw Rasulullah Masalah itu, ya masalah seperti kita bilang Wa syatu anna Sayyidina Abdul Qadir Jailani Wadiya Allah Sama saja Itu sebetulnya tidak perlu Tapi kalau mereka ngotok Mengaksakan itu, ya terserah saja Yang penting, saudara-saudara, bagi kita Sebab masalah-masalah begini Ini nanti akan Menyebabkan kita kabur Tentang Islam Dan perjuangan Islam Sehingga ada negara-negara Arab Sendiri, Masih masih seperti uh, curiga terhadap Iran <coughs> hanya karena masalah maaf. Sebetulnya <coughs> itu <clear, coughs> keliru saya kira. Sebab manhaj itu syiah itu ada ekstrem. Kesasar ada yang tepat seperti kita juga ahli sunah. Ahli sunah juga ada mengatakan wa asyhadu anna Mirza adalah Nabiullah. Kan apa tidak betul itu? Asalnya ahli sunah itu Mirza, Gullah Mahmud, asalnya ahli sunnah, bukan syiah jadi itu yang sesat, itu yang sudah kabir juga dari sunnah, dari syiah, ada yang sesat, ekstremis, menjadi kabir itu lemparkan, itu bukan kita sudah yang kita bicarakan ini yang masih di atas, krim kalau ada suatu kelompok manusia berjuang perjuangannya itu temanya mengusir satu raja maharaja di raja yang boolim baik apa tidak baik? bagus <tuh> lalu sesudah raja yang boolim itu dia orang main lawan golongan-golongan kafir yang bercokol di negerinya seperti CIA dan di sosok-sosok no, itu CIA baik apa tidak baik? kita harus hormati itu perjuangan, itu betul <tuh>. itu menurut saya dan akhirnya ditaruh di atas umumnya itu bangunan islam sudah baik kita mesti lihat itu islamnya saja kita bantu sudah kita sokong, kita doakan masalah islam syiah madhabnya atau islam sunnah madhabnya itu masalah kedua kita saja di sini ahli sunnah, sama-sama ahli sunnah juga belum tentu sepakat ada golongan-golongan yang mengatakan kenapa sana tidak umur, sedih tidak itu masalah cil sebetulnya coba kita bisa diam tentang hal ini sudah lebih lama kita maju. Saya makanya saya katakan saya ini tidak pro masalah kilaria. Saya paling anti orang membicarakan masalah kilaria. Masalah kilaria tidak membawa hasil. Itu saya ikut gelo. Kalau ada orang bicara tentang Nur Muhammad itu adalah daripada Plato dan itu bid'ah itu syirik, jangan bicara begitu. Saya merasa gelo. Orang yang belum mengerti masalahnya lebih baik didiskusikan dulu dengan orang-orang yang ahli. Tapi terpaksa akhirnya kita polemik, ya terpaksa. Dan ini polemik bisa saja diperpanjang sampai 3 tahun lagi, tidak apa-apa. Kalau kalau memang orang suka gitu ya Bismillah saja, supaya orang itu tahu dan sama-sama kita Muslim ini tahu bahwa tidak semua orang yang mengatakan Nuru Muhammad itu orang bakuul, tidak tahu dalil. Orang yang tidak tahu hadis cuma memegang Plato dan memegang Injil Lukas, tentu tidak begitu. Tidak. Kalau ada orang mempunyai kepercayaan begitu, itu itu namanya rotok-rotok jumeh lantas. Sebetulnya saya tidak suka bicara tentang masalah itu. Jadi kita juga ada perbedaan di dalam Alisuna. Mereka juga ada perbedaan. Ada si ekstrem seperti orang-orang yang menjadi batinian. Ada syiah batinia Yang tidak perlu salat. Ada syiah yang mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan Ada Kafir, kita tidak ikut itu Dan dia orang tidak pasang merek Di atas kepalanya Atau kepala umum uh, uh, negaranya itu Dipasang merek Islam, tidak Mereka sudah, sudah keluar Menjadi batinia Menjadi orang kebatinan Saudara-saudara, hal ini perlu kita Ingat selalu. Ada lagi yang mengatakan <coughs> bicara tentang imam Mahdi belum bicara tentang imam Mahdi sudah gaza sana, gaza sini, syiah digaza. Ada salah satu ulayhi di masjid Kembar Rahmat, Kembar atau Kembar Puri. Ditanyain tentang Mahdi dia bilang itu Mahdi menurut aturan ajaran syiah. Nanti akan keluar memerangi orang kafir dan memerangi kita ahli sunnah wal jamaah asal. Dari mana itu hadis ini? Dari mana sandarannya? Ini kiai atau ulama mengadu domba antara sesama muslim. Kok kenal? Kok betul tepat? Ini enggak tepat ini. Ini salah ini. Ini membohongi sih oh. ini Allah. Karena itu sudah salah. Jadi kita kalau mau bicara tentang suatu itu mesti kita mengerti betul masalahnya. Dia bilang Mahdi itu adalah nonsen. Karena banyaknya orang yang mengaku diri Mahdi itu kan tidak tepat sasaran katanya. Yang mengaku saya Tuhan juga banyak. Apa Tuhan itu nonsen? Yang mengaku saya Nabi juga banyak. Apakah Nabi Muhammad SAW nonsen? Tidak begitu. Karena hadis-hadis tentang Majid itu tepat, maka saben orang mengaku dirinya Majid dan dia palsu terbongkar. Mesti begitu jawabannya. Hadis Majid sahih. Imam Suyuti mengatakan hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis mutawatir, mutawatir mana? Lapor. Jadi, saudara-saudara mesti mengerti hal, hal itu. Sebetulnya masalah ini coba antara ulama dengan ulama ini ada persekutuan, persepakatan untuk tukar pikiran. Jadi umat ini tidak sampai bingung, tidak sampai natap-natap kesana kesini, nyalahkan orang yang tidak salah kemungkinan, ya. Ah, apa namanya tidakjak berfajr kombinabayan berjaya nuatu sibu kauman bijah lah patos sibu ala maqal tu nadimi. Saudara-saudara ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya, ya tentang solat saudara penanya sebenarnya tidak mesti dia mengetahui eh, seluruh makna solat tetapi sudah jelas tidak syak lagi orang yang mengerti tentu solatnya lebih antem lebih representatif lebih sebab dia ngerti orang yang ngerti tidak ngerti kan beda kalau saudara baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanur rahim dan mengerti isinya itu betul-betul saudara akan lebih khusyuk dalam salat tapi kalau saudara tidak mengerti isinya apa salat saudara itu tidak sah juga tidak ya sah cuma nilainya ya nilai orang yang seperti mana saya sebutkan tadi yang mengerti lebih abdol. Begitu. InsyaAllah kalau tidak salah. Kalau ingat ya saya. Hari kemis yang akan datang ini. Saya akan turunkan dua masalah. Tentang fatihah. Supaya nanti saudara juga menjawab saudara punya pertanyaan. Sebagian dari tafsir fatihah. Dan unud nazilah. Sudara saya, saya katakan berapa kali kita ini harus kunud nazilah Sebab hari-hari ini Dan tahun-tahun ini Masa tahun yang agak susah dan sulit Buat umat Islam Tahun ujian Karena itu kita harus semua membaca kunud nazilah Dan kunud nazilah itu saya akan buat teksnya InsyaAllah ta'ala Pada malam gemis yang akan datang Juga tentang isi fatihah itu Kenapa sampai dikatakan umul kita jadi kalau tidak, paling tidak saudara itu mengerti saja isi fatihah sudah. Jadi esens, itu apa? Intinya sholat itu. Fatihah, tasha'ud. Lantas makna daripada Allahu Akbar dan lain-lainnya. Itu saya kira sudah ada artinya. Lantas tambah sedikit Subhanahu al-awim wa bihamdi. Subhanahu al-rabi al-a'la, samya'allahu liman hamidah, dan seterusnya. Lantas, mengapa Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok banyak? diulang-ulangi dalam sholat bahkan sebelum masuk sholat adannya, tiap adan ada 6 kali Allahu Akbar kemudian iqamadnya ada 4 itu kalau dikali 5 jadi 50 kali Allahu Akbar sehari satu malam jadi adannya 6, iqamadnya 4 10 kali 5 subuh asar, subuh Guhur Asar Maghrib isya lima, jadi lima puluh Allahu Akbar dan dalam shalat, Allahu Akbar Allahu Akbar, shamiya Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar apa sebab? itu adalah latar belakangnya itu kalau satu waktu kita bicara tentang bab VK mengenai soal-soal begini ya baik cuma ya waktunya ya, perlu ditentukan ya insyaallah pada malam gemis yang akan datang kita bicara tentang fadilatul fatihah dan maknanya kalau tidak ya malam-malam gemis -malam yang akan datang ada lagi yang mau bertanya pertanyaan? kalau ada lagi jangankan dalam perjalanan dalam sakit keras pun itu sholat tidak di izinkan untuk ditinggalkan selama ini orang masih sedar selama ini orang masih cukup pikirannya kalau dia dalam keadaan semaput dalam keadaan dia tidak sadar, itu lain lagi tapi kalau masih sadar, jangankan dalam perjalanan ya. masih dia bisa bergerak, bisa ambil ngubuk di dalam sakit pun tidak diizinkan meninggal jadi meninggalkan sholat itu sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh Islam ya, jelas uh, yang mau bertanya lain tidak ada marilah kita bersama-sama membaca doa seperti mana biasanya dan harap saudara jangan ke bangun, kita mau baca doa ini supaya kita dapat barokahnya kita doa bersama. Bacaan apa ya? ya Rabban Rabban.